Sudarlun pihak kepolisian Polres Aceh Barat berhasil menangkap tujuh tersangka penyalahgunaan barang haram jenis sabu. Dari tujuh tersangka, enam orang diantaranya pengedar yang menjual kepada orang lain berikut satu tersangka berstatus pemakai. Penangkapan ketujuh tersangka di sejumlah titik berbeda di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sabu seberat 13,39 gram dari tujuh tersangka. Pengungkapan dan penangkapan kasus ini berlangsung sejak Agustus hingga September dan dibeberkan ke media melalui jumpa pers kemarin di Mapolres, Melabuh. Waka Polres, Aceh Barat, Kompol Aditya Kusuma mengatakan selain tersangka, pihaknya juga mengamankan barang bukti narkotika 13,39 gram, alat isap sabu, dan beberapa HP milik tersangka. Dikatakan Aditya bahwa tujuh tersangka kasus penyalahgunaan Narkoba tersebut masing-masing TR 27 tahun, YS 22 tahun, AR 38 tahun, AS 35 tahun, IR 38 tahun, AM 25 tahun, dan SF 37 tahun ke semua tersangka kini menekam di tahanan Selma Polres setempat Sudah lun sejumlah perwakilan tenaga harian lepas atau THL dan tenaga ahli tertentu yang diberhentikan Pemkap beberapa waktu lalu Melakukan audensi dengan PJ Bupati dan Ketua DPRK setempat Audensi ini dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Sekdakap lantai 3 kantor Bupati Acojaya kemarin. Turut hadir dalam audensi sejumlah perwakilan THL dan TAT, PJ Bupati Dr. Nurdin Ketua DPRK, PLT Sekdakap, sejumlah kepala SKPK. Dalam audensi salah satu perwakilan menyampaikan dirinya berharap pemerintah memiliki jalan keluar agar para THL dan THT tidak diberhentikan di tengah jalan dan diselesaikan hingga Desember 2022 mendatang. Amatan Seram BFM kemarin aspirasi yang disampaikan sejumlah perwakilan dengan poin yang sama di mana mereka meminta agar diperpanjang. Sementara itu PJ Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin menyebutkan jika permasalahan ini akan ditangani dan dibicarakan terlebih dahulu. Dirinya juga menyampaikan jika akan melihat kembali porsi anggaran untuk mempertimbangkan pemenuhan kontrak THL dan THT hingga Desember 2022. Sudarlun unsur musbika Polsek Ulili bersama Satpol PP dan WIH Kota Banda Aceh mengamankan 11 perempuan yang kedapatan diduga sedang pesta minuman keras di Bundaran Pelabuhan Ulili, Kecamatan Meraksa Banda Aceh minggu dini hari. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WIH Banda Aceh Roslina mengatakan pengamanan ini dilakukan setelah adanya pemantauan di lokasi. Dari hasil pemantauan bahwa dalam beberapa minggu terakhir ada indikasi kegiatan yang dilakukan mulai dari pukul 03.00 waktu Indonesia Barat menjelang subuh. Selain itu, tambahnya kemarin ada indikasi minuman keras di daerah itu yang mulai ada sejak tengah malam. Saat ini, ke11 pelaku yang diamankan dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNPAC untuk dilakukan asesmen dan pengukuran kondisi mereka. Disebutkannya barang bukti berupa botol miras dan smartphone diamankan petugas. Sejauh ini, lanjut Roslina, saat diamankan, 11 pelaku tidak dalam kondisi mabuk. Namun, apakah mereka mengkonsumsi dalam jumlah sedikit, pihaknya belum mengetahui. Kemudian, menurut pantauan Satpol PP dan WHO Banda Aceh, bahwa lokasi tersebut ditemukan adanya pesta minuman diiringi alunan musik yang keras dan joget-joget. Untuk saat ini tambahnya, pihaknya masih menunggu asesmen dari BNNP, dan kemungkinan besar para pelaku akan dilakukan pembinaan. Sudah setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Biren bersama laporan Indra Wicaya. Penyidik di Treskrimum, Polda Aceh menyerahkan tersangka kasus pembakaran bendera merah putih RA 21 tahun ke Kejaksaan Negeri Biren setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa bendera merah putih sisa pembakaran, satu kore api, satu topi beratribut bulan bintang, satu celana jeans, sandal, satu unit handphone dan keping CDR berisi video pembakaran merah putih oleh RA. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Winardi di Polda Aceh mengatakan tersangka dan barang bukti kasus pembakaran bendera merah putih telah diserahkan oleh penyidik Kejaribiren. Hal ini dilakukan setelah berkas perkara P21 atau dinyatakan lengkap oleh JPU Kejati Aceh. Winardi menjelaskan sebelumnya RA ditangkap karena menghina bendera merah putih dengan cara membakar, merobek dan menginjaknya pada 23 Agustus lalu di Desa Panti Gajah, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Saat itu sambung Winardi, R.A. menyuruh saksi M.A. untuk naik ke lantai 2 warung kopi dan memakai handphonenya untuk melakukan panggilan video atau video call dengan W.Y., teman R.A., WNI yang bekerja di Malaysia. Dalam panggilan video ini, R.A. diprovokasi oleh W.Y. untuk membakar bendera merah putih dan mengatakan bahwa Aceh bukan dari bagian Indonesia. Bila R.A. berani, maka W.Y. akan merekrutnya bergabung dengan tentara Aceh Merdeka atau TAMM. Oleh karena itu RA ditangkap dan ditahan selama 55 hari di Rutan Mapolda Aceh untuk diproses hukum sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Biren kemarin. RA terancam pidana paling lama 5 tahun penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. saudara kita beralih ke informasi nasional, optimisme pemulihan Perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini dan hal tersebut seiring dengan perbaikan indikator dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator indeks keyakinan konsumen atau IKK, dan penjualan eceran terjaganya PMI, manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10% sejak Juni 2022. Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Tercatat pada Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan telah mengalami surplus hingga 35 miliar US USD yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batubara, palm oil, dan nakel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Tarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam webinar 100 Tahun Era Cipta Wijaya Forum Dialog Economic Outlook 2023, Senin 17 Oktober mengatakan kerjasama semua pihak termasuk swasta patut disyukuri karena Indonesia mampu tumbuh di atas 5% selama 3 kuartal terakhir dan berharap di kuartal 3 dan 4, Mampu menargetkan pertumbuhan di atas 5% Sehingga year on the year di akhir tahun ditargetkan 5,2% Sudah telun kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Sedikitnya 4 narapidana tewas dan 61 lainnya luka Setelah kebakaran melahap penjara Evin Teheran pada minggu 16 Oktober Kantor berita resmi negara Irna mengutip Pengadilan Iran melaporkan insiden terjadi setelah perkelahian yang melibatkan para tahanan. Dikutip dari Al-Zazira, 10 narapidana dirawat di rumah sakit dengan 4 diantaranya dalam kondisi kritis. Fasilitas itu sebagian besar menampung tahanan politik termasuk warga Iran dengan keluarga ganda Keluarga dari sekitar dua lusin tahanan politik telah menelpon untuk mengatakan bahwa mereka tidak terluka. Penjara tersebut telah lama dikritik oleh kelompok hak asasi Barat juga telah masuk dalam daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2018 karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kebakaran penjara Evin terjadi ketika protes nasional atas kematian Mahsa Amini, seorang wanita Iran, berusia 22 tahun. Protes yang memasuki Minggu ke menjadi satu tantangan paling serius bagi pemerintah Iran sejak Revolusi 1979. TV pemerintah pada hari Minggu menayangkan rekaman setelah kebakaran terlihat dinding dan langit hangus di sebuah ruangan yang dikatakan sebagai lantai atas bengkel menjahit di penjara. Jaksa Teheran Alisa Heli mengatakan, kerusuhan penjara tidak terkait dengan protes nasional dan situasi damai setelah insiden itu. Resul Sardar dari Al Zazera mengatakan, kebakaran dimulai pukul 22 waktu setempat. Pejabat mengatakan ada bentrokan antara tahanan dan beberapa tahanan itu telah membakar gudang di bengkel menjahit penjara. Namun beberapa saksi mengatakan bahwa beberapa bom Molotov dilemparkan ke dalam penjara dan mereka menyalakan api. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 18 Oktober 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.srambefm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at serambefm Darlun, wassalamu'ala <SILENCIO>